Assalamualaikum Saudarluun Berita Pagi di Siaran Hari Ini Senin 30 April 2018 dibacakan Ardian Syah. Banda Aceh luncurkan program santunan kematian dan kelahiran. Lira Agara kritisi kinerja inspektorat. Jaksa ajukan kasasi vonis bebas kasus cetak sawah baru. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SLAMB FM.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 Darlun Walikota Banda Aceh H Aminullah Usman merealisasikan janji kampanye pada 2017 yaitu pemberian santunan kematian dan kelahiran kepada warga Banda Aceh yang tidak mampu. Program santunan itu diluncurkan di area Carfree Day atau CFD tepatnya di Jalan Daud Beureueh kawasan Simpang 5 Banda Aceh Minggu pagi. Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan santunan kepada warga yang meninggal dunia terhitung sejak 26 April 2018 berupa uang tunai 3 juta rupiah. Tak hanya itu, bagi warga dari kalangan tidak mampu yang baru melahirkan, juga mendapatkan santunan paket perlengkapan ibu dan bayi. Hal itu disampaikan Aminullah saat berbaur bersama ratusan warga yang berolahraga di arena CFD. yang mengatakan santunan ini berlaku untuk semua warga, kecuali yang berstatus PNS, anggota TNI Polri, dan pegawai BUMN atau BUMD. Selain itu, santunan ini tidak dapat diberikan kepada pelaku bunuh diri, penyalahguna narkotika, pelaku kriminal, dan saat terjadi bencana. Aminullah menambahkan jika seluruh persyaratan dan kelengkapan administrasi telah selesai, maka berkas tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk diverifikasi. Santunan akan dibayarkan melalui PT Mahira Muamallah Syariah atau MMS yang beralamat di Jalan Daud Berih, Simpang 5, Banda Aceh. Sudarlun sebanyak 5.673 warga Kabupaten Gayolues atau Galus dilaporkan sudah wajib mengantongi kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik belum terekam data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bupati Galus M. Amru di Balai Musara Blang Kejeren kemarin mengatakan masih banyak penduduk yang wajib KTP tersebut terkesan selama ini belum mengantongi kartu identitas berupa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 Dari sisi lain, Bupati Galus mengatakan data jumlah penduduk galus yang tercatat di Disduk Capil dengan data kependudukan di kantor badan statistik kabupaten tersebut terjadi perbedaan dan selisih jumlah penduduk selama ini. Sudah lunjata pupuk bersubsidi untuk petani di Aceh Tamiang sebesar 41.709 ton. Penyaluran kepada petani sesuai kebutuhan rencana definitif, kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yang ada di Aceh Tamiang. Sejak Januari hingga saat ini sudah 30 pupuk bersubsidi disalurkan oleh tiga distributor pupuk subsidi di Tamiang. Kabir Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Aceh Tamiang, Yunus SP, didampingi Kasih Pupuk dan Usaha Tani, Irwan HDSP, mengatakan pupuk subsidi bantuan diutamakan untuk petani sawah, palawija, kebun rakyat di bawah 2 hektar. Perikanan petani tambak dan petani yang bergelut di peternakan. Penyaluran pupuk dilakukan setiap bulan dari Januari hingga April, sebanyak 30% pupuk subsidi tersalurkan kepada petani. Namun penyaluran berdasarkan RDKK akan tidak diberlakukan lagi. Tahun depan petani akan diberikan kartu tani yang didalamnya sudah ada jatah pupuk untuk setiap kelompok tani. Darlun Lumbung Informasi Rakyat atau Lira Aceh Tenggara, Tuding Inspektorat Agara tidak serius alias tidak profesional menuntaskan kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2016-2017 yang dilaporkan masyarakat di kantor Inspektorat Agara. Bupati Lira Agara M. Saleh Selian mengatakan Inspektorat terkesan bekerja asal-asalan dan tidak serius menuntaskan dana desa sehingga hak-hak rakyat terzolimi. Lira juga khawatir persoalan dana desa yang dilaporkan masyarakat. Badan maupun permusyawaratan kutu atau BPK tidak bakal tuntas apalagi saat ini Pemilu legislatif 2019 telah diambang pintu yang berpotensi terjadinya syarat kepentingan untuk mendukung ataupun menyukseskan parpol tertentu sehingga persoalan dana desa terkesan di peti Skan. Berdasarkan informasi yang mereka terima mencapai puluhan desa yang dana desanya bermasalah telah dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan khusus kute atau LHPK oleh pihak Inspektorat Agara. Tetapi dugaan kerugian negara akibat penyalahgunaan dana desa tersebut belum mampu dituntaskan atau ditagih kendati waktunya telah berbulan-bulan diberikan kepada penghulu kute di Agara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serantia FM. Sudarlun jembatan sepanjang 24 meter dengan lebar 5 meter penghubung desa Matang Sijuk Timur Kecamatan Bakhtia Barat dengan Kecamatan Lok Sukun Aceh Utara terancam ambruk setelah patah di bagian tengah jembatan 2 tahun lalu. Gesi Matang Sijuk Timur Razali mengatakan warga khawatir jembatan tersebut ambruk total karena jalur utama bagi warga di kawasan itu. Pada tahun 2017 jembatan tersebut termasuk salah satu jembatan yang akan dibangun pemerintah Aceh dengan jumlah dana sekitar 3,8 miliar rupiah. Disebutkan juga jembatan ini dimanfaatkan warga dari kecamatan Baktia Barat juga dari kecamatan lain. Jembatan dibangun sekitar tahun 1986 lalu. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUPR Aceh Utara, Edi Anwar kepada Seram BFM mengatakan, sudah pernah diusulkan pembangunan jembatan ke pemerintah Aceh pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 dianggarkan APBA 3,5 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan tersebut. Namun ketika dilelang pertama, tidak ada yang memenangkan. Berlun sebanyak 5 titik lubang di badan jalan kawasan desa kota Panton Labu, kecamatan Tanah Jambu Aya, Utara Enam bulan yang lalu hingga kini belum diperbaiki, sehingga di lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan, khususnya pada malam hari dan ketika hujan. Hal tersebut dikarenakan pada malam hari dan hujan lubang terlihat tidak jelas. Lokasi lubang tersebut berada di tiga lokasi di kawasan jalan perdagangan, lalu simpang 4 Jalan Nasional dan satu lagi di Jalan Tengku Sidditiro atau persisnya di kawasan kantor camat Tanah Jambuayi. Abdul Rafar warga setempat mengatakan sudah banyak warga yang terjatuh di lokasi, terutama warga yang jarang melintas. Ia juga menyebutkan anak-anak yang diboncengi orang tuanya sering terjatuh dari sepeda motor ketika terperosok ke dalam lubang di badan jalan tersebut. Bukan hanya warga dari luar desa yang terperosok, namun juga warga di kawasan tersebut tidak luput, terperosok. Sehingga bukan kendaraan saja yang rusak, namun warga juga ikut terluka. Karena itu warga berharap pihak terkait tidak membiarkan lubang di lima titik kawasan desa tersebut, karena sangat membahayakan pengendara yang melintas. Sudarlun Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Barat menyatakan akan mengajukan kasasi terhadap vonis bebas kasus dugaan korupsi proyek cetak sawah baru dengan terdakwa Masri, 55 tahun, mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Barat oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau PNTPKOR Banda Aceh. Ahmad Sahrudin MH Kejari Setempat mengatakan akan segera menyampaikan kasasi Menurutnya Kasasi ke Mahkamah Agung karena dinilai putusan dari PNTP Korbanda Aceh berbeda jauh dengan apa yang dituntut oleh jaksa dalam persidangan tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim PNTP Korbanda Aceh Kamis 26 April lalu menjatuhi hukuman bebas terhadap Masri 55 tahun mantan PPTK distana Aceh Barat. Hakim dalam amar putusannya di PNTP Korbanda Aceh menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan primer dan sekunder jaksa penuntut umum. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan mengembalikan harkat dan martabat seperti semula dan memerintahkan terdakwa dilepaskan dari tahanan. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permais, berita pagi, edisi Senin 30 April 2018. Berita siang SeramDFM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.seramdfm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami, at SeramDFM. Darun, wassalam.